I'm uh -huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia di pun Anda berada, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio, pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan Aa. Beraksi. Iya, pagi hari ini buat Anda yang ingin curhat atau bertanya langsung ke Mama Dede, silakan bisa menghubungi 5641234 atau bisa juga melalui Skype silakan di-add saja Ini di kami di mamahaa.beraksi. Ibu-ibu, apa kabar, Bu? Hai. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga juga di rumah sehat ya, Bu, ya? Ibu-ibu, di sini udah pada makan? Belum. Ada yang belum, ada yang udah, ya? Ada yang nambah makannya? Ya, mungkin yang belum makanannya diambil sama yang nambah, ya? Udah pada mandi? Belum. Wow. Wah. Gosok gigi. Gosok gigi udah, Bu? Belum. Oh, belum juga. Iya. <SILENCAN> Tapi <SILENCAN> semua kelihatan cantik. Cantik. Dulunya ya. Sekarang juga masih cantik ya, Bu ya. Nah, pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di studio dalam kehidupan rumah tangga itu masalah itu enggak hanya datang dari suami atau dari istri atau dari anak, tapi juga bisa dari pihak-pihak lain misalnya dari mertua, bahkan bisa juga dari ipar. Nah, ibu-ibu di sini pada punya ipar kan? Punya. Iya. Gimana hubungannya sama ipar? Baik-baik aja? Baik. Alhamdulillah, ya. Tapi ada ipar yang nyebelin. Ya kan ya, Bu ya? Mau ikut campur aja sama urusan keluarga kita. Bahkan kadang-kadang akhirnya kita sama pasangan kita e, bertengkar gara-gara ipar, gara-gara pasangan kita belain atau gimana lah akhirnya kita berantem dan ribut dalam rumah tangga. Nah di e, pagi hari ini kita akan sama-sama membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti Tausiah Mamah. Temanya adalah ipar duri dalam pernikahanku. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ipar duri dalam pernikahanku. Yang namanya rumah tangga kalau saya tanya. Siapa yang pengen rumah tangga? Sakinah mawadah warah mengacong. Saya. Amin. Itu harapan kita. Apakah semua keinginan kita dikabul oleh Allah. Tergantung perjalanan rumah tangga kita. Yang namanya orang menikah. Bukan hanya seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Bukan hanya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Tapi ketika menikah ada perhatikan. Bre rotok laki-laki datang. disambut sama pihak besan. Aduh. Ramah semuanya. Disuguhin makanan yang enak-enak. Ini gambaran. Bahwa orang yang menikah bukan satu lawan satu. Tapi keluarga dengan keluarga. Pasangan Anda, istri Anda, suami Anda, punya emak, punya bapak, punya kakak, punya adik. Iya apa iya? Iya. Yeah. Ketika kita menikahi seseorang sadar betul harus. Saya menikah bukan hanya dengan suami saya. Saya menikah bukan hanya dengan istri saya. Tapi juga punya keluarga besar. Yang tentu saja sebagai manusia normal hubungan emosional mereka sangat dekat. Iya. Bu. Hati kita dekat enggak dengan suami? Dekat. Para suami, dekat enggak hati Anda dengan istri Anda? Dekat. Kakak, dekat enggak tali batinnya dengan Ade? Dekat. Ade, dekat enggak tali batinnya dengan Kakak? Dekat. Kedekatan batin ini pitrah dasar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kudrut iradat Allah. Orang yang bersaudara kandung. Saling sayang menyayangi. Saling memberi. Saling menolong. Saling melindungi. Kalau ada apa-apa yang tidak suka. Mereka pun ikut berkelompok. Saling tidak suka. Rame-rame sekeluarga. Ini. Jadi kita siap mental yang namanya nikah. Kenapa bisa terjadi? Boleh jadi sifat semburu Dari ipar Anda Biasanya pergi kemana-mana Dengan kakaknya, dengan abangnya Dengan adiknya Sekarang nikah dengan Anda Jadi Drangang gara-gara Anda masuk dalam keluarga tadi Semburu ada Apalagi yang terjadi Maaf Misalnya antar ipar Suka ada kompetisi Persaingan Ipar yang satu Menunjukkan kepada mertuanya Saya pintar masak. Yang satu menunjukkan saya pintar ngejahit. Masing-masing pengen dipuji sama mertuanya. Sama suaminya. Sama istrinya. Masing-masing berkompetisi. Sekarang. Kalau Anda lihat ipar Anda. Kayaknya nyaingin Anda. Biar di depan emaknya dia yang bagus. Iparnya yang jelek. Anda hadapi aja dengan tenang. ...semua manusia en al-insan, ta Semua manusia punya kelebihan, ke kekurangan. Ketika ipar Anda menunjukkan persaingan dengan Anda. Tenang, Tunchukan Tunjukkan kelebihan yang kita miliki. Jangan dengan omongan, dengan perbuatan. Dia pintar memasak, saya pintar ngejahit. Kenapa tidak? Saya pintar nata rumah. Jangan ngomong kotor, jangan ngomong kasar. Hati-hati Anda. Apalagi yang kita lakukan, jangan terlalu terbuka tentang pribadi kita. Kalau Anda terlalu terbuka dengan ipar, kalau lagi akur, namanya ipar gitu loh. Kadang-kadang berantem, iya apa iya. Iya. Yeah. Kalau kita sangat terbuka sehingga rahasia pribadi yang paling dalam dikasih tahu sama ipar Anda ketika dia tidak suka dengan kita dikorek sampai tulang sumsum -sum, kejelekan kita disebar sama orang senjata buat menghancurkan kita kenapa lagi yang namanya kita menghadapi ipar seperti itu bu jaga silaturahim dengan baik jangan terlalu sering ketemu biasa saja keseringan ketemu hmm, segala macam diomong Akhirnya yang gak layak diomongin, diomongin. Mendingan ngaji. Mendingan baca Quran. Ngapain lagi? Fokus di rumah tangga kita. Jangan kayak toge nyampur mulut. Mm -mm. Kakak ipar ngapain ikut ngobrol. Ada ipar ngapain ikut komentar. Gak usah jaga mulut ini. Rumah tangga gue ya punya gue. Rumah tangga lu ya punya lu. Kecuali. Kalau kita dimintain pendapat oleh mereka baru kita komentar. Apalagi jaga mulut nih. Jangan ngomong kotor dengan ipar. Jangan ngomong kasar di rem nih mulut. Jangan terlalu ngablak. Uh, ini mah amak ipar. <tuh> ribut melulu. Tunjukkan simpati kita, empati kita kepada mereka. Hati-hati, yang namanya ipar itu kan bukan mahram. Makanya Rasul mengatakan, ipar dalam rumahmu kematian buat. Anda tahu? Tidak sedikit seorang perempuan pacaran dengan saudara kandung suaminya yang tinggal di rumah. Pernah dengar? Tidak sedikit seorang suami yang ketika ada iparnya tinggal di rumah dia, pacaran bahkan berhubungan badan kenapa bisa terjadi setan. Jadi hati-hati dengan ipar. Dia saudara kandung pasangan kita, saudara kandung suami kita, saudara kandung dari istri kita memang hubungan emosional dengan pasangan kita sangat dekat tapi kita bisa memilah dan memilih bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpiaku, bagaimana kita berbicara, bagaimana silaturahim dengan mereka, semua dalam Islam ada batasannya karena mereka tetap bukan mahram buat kita. Jaga diri. Baik, itu dia tausiah mama untuk tema kita pagi hari ini ipar duri dalam pernikahanku. Ada yang di rumah sekali lagi silakan ada bisa menghubungi 5641234 untuk yang ingin curhat atau bertanya melalui telepon dan bisa juga yang ingin curhat melalui Skype lihat saja di kami di mamaaa.beraksi. Tapi sekarang saya akan absen dulu majelis Talim yang hadir di sini. Ini kayaknya udah siap-siap banget mukanya ya nungguin aja. Iya. Oke, okay, baik. Yang pertama adalah Majelis Talim Al-Mutakin Bogor. kirain bakal gimana itu, <Susuk> alhamdulillah. Ya Bogornya di mana Bu? Ciamas ya Bu ya. Iya, waduh kerudungannya bunga-bunga, berseri-seri mukanya juga. Ya Allah, bawa apa dari Bogor Bu? <Susuk> Hah? <Susuk> daun seledri. Bawa apa? <Susuk> oh tape uli. Iya, kedengarannya kok daun seledri. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, bunganya cantik banget ini, Amir. Amin. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Miftahul Janah Kebumen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabar Alhamdulillah. Sehat Kebumen nek Ning Klira. Klira? Neng kono. Neng kono. neng kono? Nengkene, disini. Disini. Disini. Okay. Neng kono di sano, kalau neng kene di sini. Di sini, oke. Kalau neng nenek, wis mangan, cerek, kencot, botan, oke. Okay. Kencot itu artinya lapar ya mas Gus Ya. lapar <laughs> ya. Baik ya, abis ini ibu-ibu mangan ya bu ya, Tereng. ojo kencot kencot. Okay. <laughs> baik yang lain nanti akan saya absen lagi tapi sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan AA